Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linah laula an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بنعة ضلاله وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah Allah, azan wa iyaqum para pendengar Radio Roja Bandung dan sekitarnya. Alhamdulillah, sore ha pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu. Keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu Tidak samar lagi bagi setiap orang Allah pun dalam Al-Quran Diperkuat dengan hadis-hadis yang suheh menjelaskan Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu Az-Zumar ayat yang ke-9 menyatakan "Qul hal yastawilla dzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun". Katakan oleh Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam bahasa kita ini disebut kalimat retoris. Artinya kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban saking sudah jelasnya jawaban atas pertanyaan itu Tentu saja tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Derajat orang yang berilmu oleh Allah akan diangkat jauh di atas orang-orang yang tidak berilmu Sebagaimana Al-Mujadilah ayat yang ke-11 menyatakan Ya Rafain Lahuuladina Amanum Ingkum Waladina Utul Ilmudarajat Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian dan yang berilmu beberapa derajat. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuah ketika menjelaskan ayat tersebut lil ulama Darajatun fawqa al-mu'minina bi 700 darajah. Ma baina ad-darajatayn masiratun 500 'am. Kata Ibnu Abbas, para ulama, atau orang-orang yang berilmu, tingkatan derajatnya 700 derajat di atas orang-orang mukmin yang tidak berilmu. Dan jarak antara dua derajat itu sejauh 500 tahun perjalanan. Kalau dua derajat tersebut jaraknya 500 tahun perjalanan, orang-orang yang berilmu itu 700 derajat di atas orang-orang mu'min yang tidak berilmu. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui salah satu diantara keutamaan ilmu akan bisa mengangkat derajat orang tersebut Di akhiratnya 700 derajat lebih tinggi diatas orang-orang mukmin tak berilmu Dan di dunianya kemuliaan orang-orang yang berilmu tidak samar lagi dalam pandangan setiap manusia Keutamaan kedua dari ilmu adalah Ilmu itu merupakan tanda Kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang Kalau Allah Mau menjadikan Memberikan kebaikan kepada seseorang Caranya adalah dengan memberikan ilmu kepada orang itu Allah menjadikan orang itu berilmu Faham tentang agama ini, tentang al-Islam ini, tentang syariat ini, tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka siapa orang yang sudah diberikan pemahaman tentang agama ini oleh Allah, berarti Allah telah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Allah menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang sohih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sohihnya diterima dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an Rasulullah al Islam bersabda, "Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitdin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Maknanya Allah Siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan Bagi orang tersebut Yufaqqihu fiddin Allah akan memberikan pemahaman kepada orang itu Tentang agamanya Oleh karena itu Siapa orang yang diberi pemahaman agama oleh Allah Diberi ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah Tentang Islam ini Berarti Orang itu dikehendaki oleh Allah Untuk memperoleh kebaikan Sebab Nabi SAW menyatakan Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Maka Allah akan Menjadikan orang itu Faham tentang agamanya Berdasarkan hal itulah, mafhumu khalafah dari hadis ini, atau faham sebaliknya dari hadis ini, adalah orang yang tidak faham tentang agama ini, bodoh tentang agama ini. Berarti orang itu tidak dikehendaki memperoleh kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memahami hal ini karena orang yang faham agama Dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah Dia akan tahu bagaimana caranya agar menjadi orang yang benar Dan bagaimana caranya untuk menghindari jadi orang yang salah Yang benar-benarnya dilakukan Yang salah-salahnya dijauhi Tapi orang yang tidak faham agama dia tidak tahu mana benar, mana salah. Yang jadi pertimbangan dirinya adalah hawa nafsunya. Mana yang sesuai dengan hawa nafsu, mau benar, mau salah, itu yang dia lakukan. Akhirnya kehidupannya buruk. Itu orang yang tidak faham agama. Oleh karena itu, faedah kedua dari ilmu adalah kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada orang tersebut dalam kehidupan dunia dan juga akhirat Ini yang kedua Ketiga Orang yang berilmu Memiliki kans Untuk Memperoleh pahala yang sebanyak-banyaknya tanpa henti Walaupun dia sudah mati Dan memperoleh kesempatan untuk gugur dosa-dosa dari dirinya Walaupun dia tidak tobat dari dosa-dosa tersebut Kenapa demikian? Sebab orang yang berilmu pasti dia itu akan terdorong untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu pasti. Sebab salah satu di antara tuntutan terhadap setiap orang yang berilmu adalah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan mengajarkan ilmu kepada orang lain itu disebut oleh para ulama sebagai zakatnya dari ilmu Kalau zakat harta kita harus keluarkan Sebagian dari harta tersebut Disalurkan kepada fakir dan miskin Ilmu juga ada zakatnya Zakatnya ilmu itu yang mengajarkan Ilmu tersebut kepada orang lain Setiap orang yang berilmu itu Tau pasti seperti itu Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu Dengan tidak mengajarkan kepada orang lain Karena menyembunyikannya Merupakan sesuatu yang sangat-sangat-sangat terlarang Menurut ajaran Islam Sehingga ada ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya man kata Ma'ilman Indah hajatin nasi ilaih uljima yaum al kiamati bilijamin minar siapa orang yang menyembunyikan ilmu ketika orang-orang membutuhkan ilmu itu Maka orang itu akan dikekang oleh kekang, tali kekang pada hari kiamat dari api neraka. Dan ini ancaman yang dahsyat bagi orang-orang yang tidak mau mengajarkan ilmu. Padahal dia sudah layak untuk mengajarkannya kepada orang lain. Jadi setiap orang yang berilmu itu pasti mengajarkan ilmunya tersebut sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkannya melalui dakwah, melalui pendidikan, melalui nasihat, melalui amar makruf nahi munkar. Oleh karena itulah maka dari mengajarkan ilmu itu lahir setidak-tidaknya dua keuntungan besar bagi orang yang berilmu. Keuntungan yang pertama itu adalah melahirkan pahala yang tidak ada putusnya. Walaupun orang tersebut sudah masuk ke lubang kubur, sudah mati, sudah hancur, sudah lebur, sudah dimakan oleh binatang-binatang yang ada di kubur, tetapi pahala dari ilmu yang pernah dia ajarkan di dunia semasa hidupnya itu masih mengalir terus ke alam kuburnya tuh Karena apa? Karena ilmu yang pernah diajarkannya itu masih Diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup Rasul S.A.W. dalam satu salah satu hadis Sahih riwayat Imam Muslim menyatakan Man sanna islam sunnatan hasanatan Falahu ajaruha wa ajaruman amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, artinya mengajarkan ilmu tentang Islam, mengajarkan tata cara wudhu itu berarti menuntun kepada kebaikan, tata cara solat, mengajarkan tauhid, aqidah, ibadah, mengajarkan akhlak. Siapa orang yang menunjukkan Satu jalan kebaikan dalam Islam Maka dia akan peroleh pahala Ditambah pahala Orang-orang yang Mengikuti kebaikan itu Tanpa mengurangi pahala mereka Sedikit pun Oleh karena itulah Maka Kalau umpamanya kita Menasihati Mendakwahi seseorang Sehingga orang tersebut Memperoleh hidayah dari Allah karena salah satu penyebabnya adalah dakwah yang kita lakukan kepada orang tersebut. Oh, itu jauh lebih baik daripada harta sebanyak apapun. Sehingga dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari Sahal bin Saad radhiyallahu an. و رسول صلى الله عليه berkata kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kata kata Rasul صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أياك نالك حمرون نعم kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu Karena orang itu oleh kamu didakwahi, dinasihati, dibimbing, diajari. Akhirnya dapat hidayah. Maka itu lebih baik. Bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu. Unta yang sangat-sangat mahal dan membuat. Pemiliknya itu begitu terhormat. Tapi lebih baik lagi apabila. Ada seseorang yang kita dakwahi Kemudian karena dakwah kita orang itu memperoleh hidayah Yang tadinya ahli maksiat menjadi ahli taat Yang tadinya kufur menjadi muslim Yang tadinya umpamanya dia musyrik menjadi ahli tauhid, Yang tadinya umpamanya dia ahli bidah menjadi ahli sunnah Yang tadinya umpamanya dia Orang yang menyimpang menjadi orang yang lurus jalan hidupnya Karena dakwah yang kita lakukan, maka itu lebih baik bagi kita daripada kita memiliki unta merah. Lebih baik bagi kita daripada kita memiliki mobil merci, mobil BMW, mobil-mobil mewah yang lainnya. Ini keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Dari satu sisi, dari sisi lain. Dosa orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain tersebut Itu berguguran, diampuni, berguguran, diampuni, berguguran, diampuni terus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun dia tidak tobat dari dosa-dosanya tersebut Dijelaskan dalam banyak hadis Di antaranya adalah Hadis yang diterima dari Abu Umamah Radiyallahu anhu Kata Abu Umamah Zukir oleh Rasulullah s.a.w. Alihi wa alihi wa s.a.w. Rajulan Ahaduhuma abid Wal akhir Ahaduhuma abid wal akhir alim Ada dua orang Yang di Pertanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam manakah di antara dua orang ini yang lebih utama Pertama Abid, Abid itu ahli ibadah Dia tidak hanya mengerjakan yang fardu saja tapi juga yang sunnah dia tidak hanya menjauhi yang haram saja Tapi juga yang makruh Bahkan yang mubah Tapi tidak ada manfaatnya Dia tinggalkan Seluruh waktu hidupnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat Kalau enggak dengan yang wajib Dengan yang sunnah Itu abid Tapi ilmunya minim Dan yang kedua alim Orang yang berilmu Ilmunya tinggi Walaupun ibadahnya pas-pasan dalam arti pas-pasan itu adalah dia hanya sebatas mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Dan itu tidak dosa, meninggalkan yang sunnah tidaklah dosa, yang wajibnya dia laksanakan Ilmunya tinggi, ibadahnya pas-pasan, yang tadi abid, ibadahnya hebat, luar biasa, ilmunya minim. Mana yang lebih utama? Berkatalah Rasul saw. Fadlul alimi al-amid kafdli aladnakum. Wafir riwayat kafdli al-qamar lailat al-badr al-sair al kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah diantara kalian. Keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding orang yang paling rendah di kalangan kaum muslimin. Seperti itu orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu, atau dalam riwayat lain seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Kemudian Rasul Shallallahu Sallam meneruskan sabdanya. Inna Allaha malaikatuhu wa ahlas sanawat wal arz hatta namlah fi hujriha, eh, hatta namlah fi juhriha, wata lhuud layussalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan makhluk penghuni langit dan penghuni bumi Sampai semut-semut uh, ya, yang ada di lubang-lubangnya Sampai ikan-ikan yang ada di lautan Seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Lalu kata Imam At-Tirmidhi Hadithun Hasanun Sohihun Hadis ini Hasan Sohih Imam At-Tabroni juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab al-mujamul kabir, juga Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya dan hadis ini Sahih yang menjelaskan bahawa orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia memperoleh salawat dari Allah, dari para malaikat, dari seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai semut sampai ikan. Seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Kita sering menjelaskan makna solawat ini, solawat dari Allah dari para malaikat, bahawa solawat para dari Allah subhanahuwataala kepada orang itu maknanya adalah thana'u alaihi indal al malaikah, salatul ala abdih thana'u alaihi indal al malaikah. Sholawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Dan ini dikemukakan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjelaskan makna dari sholawat Allah kepada seorang hamba. Orang itu dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Yang menunjukkan bahwa perbuatan mengajarkan ilmu kebaikan kepada sesama manusia adalah perbuatan yang luar biasa hebatnya sampai Allah pun memuji. Kalau nggak hebat mah, dan tidak akan mungkin dipuji ya, tuh. Itulah salawat dari Allah. Adapun salawat para malaikat kepada orang tersebut. Istighfar mereka dan tarahum mereka kepada orang itu Permintaan ampun yang dilakukan oleh para malaikat kepada Allah bagi orang tersebut Serta permintaan rahmat, tarahum namanya Para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi sampai semut, sampai ikan Semuanya mendoakan Allahumma gfirullahu, Allahumma ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Begitu dan begitu seterusnya Dari sinilah kita mengetahui bahwa Doa malaikat yang memintakan ampun Yang jumlahnya entah berapa malaikat Mungkin miliaran Bahkan mungkin triliunan malaikat Bayangkan penghuni langit Penghuni bumi Ditambah binatang-binatang yang terkecil sekalipun seperti semut Yang jumlahnya juga entah berapa triliun semut Yang ada di muka bumi ini Juga ikan-ikan yang ada di lautan Yang jumlah ikan yang ada di lautan itu Dipastikan jauh lebih banyak daripada jumlah makhluk di daratan Karena luas lautan Jauh lebih luas daripada luas daratan Seluruhnya memintakan ampun memintakan rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu. Makbulkah? Dipastikan makbul. Malaikat itu makhluk suci yang tidak pernah maksiat walaupun sedetik sekejap kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suru ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa saja yang diinstruksikan oleh Allah kepada mereka Makhluk sesuci itu dengan jumlah sebanyak itu Beristighfar bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu Pasti dikabulkan Sehingga dari sinilah Kita mengetahui Karena adanya istighfar para malaikat bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu Lalu istighfarnya dikabulkan oleh Allah Maka dosa-dosa orang-orang yang berilmu itu berguguran Tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui Sekalipun dia tidak tobat dari dosa-dosanya tersebut Sehingga berkata Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Innaladzi Yu'allimun nasal khaira astagfiru lahu kullu dhabatin bahr sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia maka seluruh binatang melata di muka bumi akan memintakan ampun untuknya sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu juga memintakan ampun untuk mereka Nah akibat dari adanya salawat makhluk lain bagi orang yang mengajarkan ilmu Gugurlah dosa orang tersebut Jadi keuntungan orang yang berilmu dia memiliki kans atau kesempatan atau peluang Untuk nambah pahala terus dan menggugurkan dosanya terus menerus Walaupun mungkin saja dia nanti dosa lagi tapi gugur lagi Bayangkan kalau sudah meninggal orang itu, pahalanya nambah terus, walaupun sudah mati. Karena apa? Karena ilmunya masih bermanfaat bagi orang-orang yang masih hidup di dunia. Sebagaimana Nabi saw wa menyatakan, "Ida matabnu Adamah in qat'ahamaluhu ilmin salatin". Kalau seorang anak Adam mati, gugur. Putus seluruh amal-amalnya Maksudnya bu, putus seluruh pahala dari seluruh amalnya Pahala sholat putus Pahala saum putus Pahala zakat putus Pahala haji putus Karena gak bisa lagi melakukan semua amal itu kalau sudah mati Hanya satu Hanya tiga bukan satu Yang tidak putus pahalanya Artinya mengalir terus ke alam kuburnya Pertama, sodakah jariyah. Kedua, al-ilmu yuntafa'ubih Ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga, doa anak yang soleh bagi kedua orang tuanya Itu yang mengalir terus tanpa henti ke alam kuburnya Jadi, dosanya berhenti karena sudah mati, tidak berbuat dosa lagi Tapi, ilmu yang pernah dia ajarkan di dunia Masih diamalkan oleh orang yang masih hidup mengalir mengalir mengalir terus pahala tersebut ke alam kuburnya bayangkan apabila ketiga-tiganya ini kita miliki Sodakoh jariyah terus gitu ya bagi ikhwan akhwat bapak-bapak ibu-ibu para pendengar radio roja di mana saja Anda berada yang ingin memiliki pahala yang mengalir terus walaupun ketanya sudah mati tapi tidak memiliki ilmu untuk diajarkan tapi ada harta gunakan harta itu untuk meraup keuntungan pahala yang tidak ada putusnya sedekah jariyahkan baik umpamanya wakaf tanah untuk kepentingan dakwah umpamanya masjid umpamanya pesantren umpama atau kepentingan dakwah lainnya atau umpamanya yang semacam itulah Yang pemanfaatannya itu permanen Terus Tidak ada habisnya Kalau umpamanya infak sodakoh kita disalurkan ke fakir miskin Ya itu ada pahalanya dan bagus Tapi saat itu diberikan Saat itu juga dimakan Saat itu juga habis Sudah Hanya seketika Tapi lumayan nih juga Dan itu dianggap sebagai perbuatan baik tapi apabila kepada sesuatu yang sifatnya pemanfaatannya permanen Nah itu akan mengalir terus Dan Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda kepada setiap orang Yang menginfakan hartanya di jalan Allah Bahkan oleh Allah itu diumpamakan atau disebut dengan sebutan Qardun Hasan pinjaman yang baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridu Allah qardan hasana, yudha'ifhu lakum." Siapa orang apabila kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, "In tuqridu Allaha qardan hasana, yudha'if" Hulakum wa yaqfir lakum. Wallahu syakurun halim. Itu dalam surah Taghabun dua ayat yang terakhir itu. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Yudhaif hulakum. Allah, -Allah akan diganti dengan pergantian yang berlipat ganda. Wa yaqfir lakum. Dan Allah akan mengampuni kamu. Sebab apa? Allah itu syakurun halim. Allah itu maha pembalas. Maha berterima kasih. Kalau umpamanya kita memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang... Allah akan ganti, namanya minjem itu. Disebut infak dan sodakoh itu dengan sebutan pinjaman. Karena pasti akan diganti oleh Allah, dibayar. Dengan bayaran yudha'if hulakum dan wayagfir lakum. Allah akan lipat gandakan... Pembayarannya dan Allah akan ampuni kalian. Disebutnya infak dan sodakah dengan sebutan pinjaman yang baik menunjukkan yang namanya pinjaman pasti akan dikembalikan oleh Allah dan pengembalian dari Allah itu tidak sejumlah yang kita pinjamkan, tidak sejumlah yang kita infak atau sodakan, tapi berlipat ganda. Berapa lipat? Sampai tujuh ratus kali lipat, sebagaiman dalam ayat inal masyhuladzina fi sabillillah, kamathali habbatin anbatat sab asanabil fi kulli sumbulatin miatu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dijan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih dari satu benih tumbuh tujuh batang. Dari setiap batang menghasilkan seratus benih Satu batang seratus benih Ini ada tujuh batang Tujuh aja kali seratus Tujuh ratus kali lipat Dari satu benih menghasilkan tujuh ratus benih Itu Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakan hartanya di Di jalan Allah Subhanahu SWT Pahalanya mengalir terus Sampai ke alam kubur kitanya sudah hancur Pahalanya mengalir terus Nah Ya ilmu dah punya Umpamanya ya harta juga punya Ya anak-anak kita Umpam dididik dengan didikan yang bagus Menjadi anak yang soleh Dari tiga arah ini mengalir terus tuh Pahala sampai ke alam kubur Sampai kitanya mati Pahalanya nampah terus dosanya enggak Karena sudah mati kan enggak berdosa kan Enggak lagi berbuat dosa Masih hidup kita mungkin masih berbuat dosa Tapi kalau sudah mati enggak Berhenti dosa Berhenti kita menumpuk kesalahan Karena sudah mati Tapi pahalanya ternyata tidak berhenti Mengalir, mengalir, mengalir terus Nah, bayangkan apabila Rentang waktu sejak kita mati Sampai hari kiamat itu masih sangat-sangat-sangat lama Ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun Pahala mengalir terus selama ribuan tahun tersebut Oh, lama-lama akan menumpuk, menumpuk, menumpuk jadi salah satu di antara keuntungan dari ilmu bisa menambah pahala terus dan bisa mengurangi dosa terus-menerus. Oleh karena itulah maka kita tahu kalau nanti ditimbang antara pahala dan dosa, pahala kan nambah terus tuh. Dosanya berkurang terus tuh. Ditimbang nanti. Mana yang lebih berat bagi orang berilmu? Pasti pahala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa amman thaqulat mawaazinuhu fa huwa" Di 'Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Di surga Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. "Fi jannatin 'aliyah" dalam surah Al-Ghasyiyah. Oleh karena itu, maka pantas apabila ilmu itu merupakan pembuka jalan menuju surga. Orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, berarti orang itu menelusuri jalan ke surga. Dan oleh Allah SWT, hal itu akan dimudahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi saw wa bersabda, "Man salakat tarikan, yal tamisufih ilman, saharallahu lahuh bihi tarikan ilah jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu? Keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim. Bisa kita lihat dalam sahih Muslim juz yang ke-8 halaman 71. Selain itu Imam At-Tirmidhi. Dalam kitab sunannya juga meriwayatkan, Abu Daud juga meriwayatkan Imam Ibn Majah dalam masing-masing dalam kitab sunannya juga meriwayatkan. Sehingga kita bisa mengetahui salah satu di antara keutamaan dari ilmu adalah bisa mempermudah jalan menuju surga. Dengan pencarian ilmu yang kita lakukan Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Dari sinilah kita mengetahui dahsyat sekali ilmu itu. Makanya mempelajarinya merupakan ibadah yang agung Saking agungnya sampai para malaikat pun begitu menemukan ada orang yang sedang mencari ilmu Mereka hormat, mereka menghargai Mereka duduk di sana, mereka meninggalkan terbangnya Sayap-sayapnya mereka simpan Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima di Sufyan bin As-Sahl radhiyallahu an Wa Nabi s.a.w. bersabda innal malaikata la tadau ajniha tahalit talibil ilmi ridan bima Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu Karena rida Terhadap apa yang sedang Mereka lakukan Ada nah, sini diri Imam Ahmad Juga al-imam Ibnu Majah Dalam kitab sunannya Juga imam Ibnu Hibban Dalam kitab suhi Ibnu Hibban Diterima dari Sufyan bin As-Sa' dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah hadis ini diterima dari Abu Darda dan dalam Ibnu Imam Ibnu Hibban diterima dari Abu Usama dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeda tapi intinya maknanya sama sehingga keseluruhan riwayat itu mengangkat hadis ini menjadi hadis yang sahih li ghairihi Asalnya Hasan لذاته menjadi sahil ghairihi. Imam Muslim pun meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Berkata Imam Al-Khattabi fi ma'na wad'iha ajniha tah thalathat aqwal. Adapun arti para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ada tiga makna kata kata Imam Al-Khattabi. Makna pertama annahu Nahu Bastul Ajniha, bahawa para malaikat itu mengembangkan sayap-sayap mereka, merentangkan sayap-sayap mereka. Kedua, annahu Nahu bimana attawadu ta'adziman li taalib al-'ilm. Melatakan syaf itu maknanya tawaldu karena menghormati menghargai orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ketiga an-nal-muradabihi an-nuzul inda majalisil ilmuhatar kutiron. Makna yang ketiga adalah para malaikat itu turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Ini menunjukkan agungnya perbuatan mencari ilmu, menelaah ilmu. Sampai-sampai Muad bin Jabal radhiyallahu an beliau menyatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashyah wa thalabuhu ibadah, ibadah wa mudarasatahu tasbih walbahtha anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqah wa badlahu li ahli qurbah wa huwal anisu fil wahdah wa sahibi fil khalwah kata muadh bin jabba radhiyallahu an carilah oleh kalian ilmu Karena sesungguhnya mencari ilmu, karena Allah itu merupakan khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Mencarinya adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah tasbih. Menuntut ilmu adalah jihad. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqah. Dan mengajarkan ilmu ini kepada keluarganya merupakan pendekatan diri kepada Allah. Ilmu ini merupakan kawan ketika menyendiri dan sahabat ketika menyepi. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullahu Ta'ala mengutip pendapat Atau perkataan Ka'ab Rahimahullah Awhallahu Ta'ala ila Musa al salam An Ta'alam ya Musa Al-Khayra wa'allimhu linnas Fa'inni munawirun Limu'allimil khayr Wa muta'allimihi Kuburahum Hatta la yastauhishu bimakanihim Allah mewahyukan kepada Nabi Musa Dengan mengatakan Hei Musa Pelajari ilmu kebaikan oleh kamu Lalu ajarkan kebaikan itu kepada semua manusia Karena sungguhnya aku akan menerangi Bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu Akan aku terangi kubur-kuburan-kuburan -kuburan mereka Sampai mereka tidak akan lagi kesepian di kuburannya, di alam kuburnya Dari sinilah kita mengetahui keutamaan ilmu dan keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang Berilmu oleh orang-orang yang mempelajari ilmu Oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu Bagaimanapun cara belajarnya dan bagaimanapun cara mengajarkannya Dengan cara belajarnya hadir di majlis-majlis ta'lim Membaca buku yang terpercaya Isinya dan pengarangnya Termasuk juga mendengarkan kajian lalu melalui radio ini Umpamanya kita sempatkan kita belanjakan uang untuk membeli radio ini umpaya, Demi mendengarkan kajian-kajian ilmu melalui radio ini Yang bersama dari Quran Sunnah dengan penjelasan Yang bisa dipertanggungjawabkan merujuk kepada kitab-kitab para ulama Dan ini tidak diragukan lagi termasuk salah satu cara Untuk mempelajari ilmu Salah satu jalan yang kita tempuh untuk memperoleh ilmu dan seluruh keutamaan yang tadi dijelaskan, Insya Allah akan Allah berikan kepada orang yang seperti itu. Inilah penjelasan tentang beberapa keutamaan ilmu para pendengar Radio Roja di mana saja anda berada untuk pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan teruskan dengan penjelasan ilmu yang lainnya. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab Apabila ada pertanyaan silakan dikirim baik lewat SMS ataupun lewat telepon Dengan nomor yang tadi sudah disebutkan Dan mungkin sekarang juga akan disebutkan lagi Dan untuk mengatur tanya-jawab ini saya persilakan kepada akhi Farid untuk memandunya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, eh, sambil menunggu pertanyaan dari telepon Ada beberapa pertanyaan dari eh, SMS yeah. eh, Pertama dari Abu Romaisa di Cimahi eh, Avanus, tinggi mana kedudukannya orang yang berilmu Tanpa beramal dengan orang yang banyak beramal Tapi sedikit ilmunya Orang yang beramal itu beramal sesuai sari Sukron gitu. Ya, tadi dijelaskan dalam hadis perbandingan antara orang yang berilmu Tapi dengan amalan pas-pasan Dibanding orang yang ahli ibadah tapi minim ilmu Ternyata lebih utama orang yang berilmu Tapi orang berilmu ini Ibadah wajibnya dilakukan Sekarang Perbandingannya bagaimana dengan orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Sebaliknya ada orang yang tidak berilmu tapi amalan-amalannya rajin Dan amalan-amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah umpamanya Mana yang lebih utama ya Orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya Orang tersebut terkena banyak ancaman Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut Di antaranya dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman Atak murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun apakah kamu akan menyuruh orang-orang untuk berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri padahal kamu baca kitab apakah kamu tidak menggunakan akalmu ini berisi cela Lihat lagi umpamanya dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan ayat yang ketiga Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu limataquluna malataf'alun kaburmaktan indallahi antaqulu malataf'alun Hai hey orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dia lakukan. Itu juga celaan. Hadis lebih banyak lagi. Hadis sohih riwayat Imam Muslim tentang ada ahli neraka nanti yang terburai ususnya, kemudian dia lari-lari di sekeliling neraka. Para ahli neraka yang lainnya nonton, melihat hal itu. Mereka kenal siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang ketika di dunianya berilmu, Suka menasihati orang, Beramar ma'ruf nahi munkar, Tapi ucapannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Lalu para ahli neraka bertanya, kata para ahli raka kepada orang yang terburai ususnya sambil lari-lari dan -lari raka itu ya fulan masya'nuk alam ta'mur alam ta'mur nabil ma'ruf wa tanha 'anil munkar hai hey fulan ada apa denganmu Bukankah kamu dulu ketika di dunia Sekak memerintahkan kami kepada yang ma'ruf Dan melarang kami dari yang mungkar Tapi kenapa sekarang kamu masuk ke dalam neraka Waliyadzubillah Orang ini menjawab Bala kuntu Amurukum bil ma'ruf Walam atih Wa anhakum anil munkar wa ati. Ya. Dulu aku memerintahkan kalian untuk berbuat yang ma'ruf tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku pun melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku masih melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Atobroni juga Imam Ahmad juga An-Nasa'i dan Imam Ad-Daruqutni ada hadis walaupun hadis ini dhaif jiddan tapi isinya mendukung apa yang dikemukakan dalam hadis tadi Asyadun nasi azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfahu ilmuhu Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat Lalu orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat Dalam sanad hadis ini ada seorang rawi nama Uthman bin Muksim. Kata Imam Ahmad hadis orang ini mungkarul hadis. Kata Imam An-Nasai dan Imam Ad-Darukutni orang ini matruk. Kata Al-Fallas orang ini sudduk lakinahu kathirul ghalat. Sohibu bid'ah. Orang ini jujur tapi banyak salahnya. Dia pelaku kebid'ahan. Tapi isinya mendukung dengan apa yang dikemukakan dalam hadis-hadis tadi yang menunjukkan orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya dia terancam dengan banyak ancaman ayat ataupun Al-Qur'an. Adapun orang yang beramal tapi tanpa ilmu, tadi disebutkan ilmunya minim tapi amalnya rajin. Tapi ada keanehan tadi, kata penanya, amalan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin orang yang bodoh tentang quran dan Sunnah, amalannya bisa sesuai dengan quran dan Sunnah. Kalau umpamanya dia melakukan amalan-amalan itu tanpa ilmu, bagaimana amalannya bisa benar? Ketika sholat, dia bodoh tentang sholat. Bagaimana sholatnya bisa benar? Kalau toh umpamanya tadi disebutkan sesuai dengan Quran Sunnah hanya karena mengikuti orang yang berilmu. Oh, ada ustadz yang berilmu. Faham Quran Sunnah. Lalu tata cara sholatnya dia ikuti. Maka tetap saja banyak hal yang luput dari pengamatan orang bodoh tadi. Pertama... Rukunya mungkin benar ruku. Tapi yang dia perhatikan hanya nunggingnya aja. Bagaimana tulang punggungnya. Bagaimana posisi jari-jari tangannya. Tangannya diletakkan di mana? Di atas lutut, di atas paha, di atas betis. Jari tangannya apa terbuka, apa tertutup. Kepalanya apa tertunduk, apa nengadah. Demikian juga ketika sujud. Orang ber, yang tidak berilmu melihat ada seorang ustaz yang berilmu sujud Dia ikuti Banyak poin yang luput dari pengamatan dia disangka sujud itu asal nungging aja Tapi bagaimana Jari-jari tangannya apa tertutup apa terbuka Diarahkan kemana Disimpannya di mana Sejajar dengan bahu dengan telinga atau dengan apa Sebab ada orang yang bodoh ketika sujud kedua tangannya disimpan di pinggir kedua lututnya terus aja nungging tulang punggungnya nggak mungkin lurus jarak antara kedua paha dengan kedua perutnya nempel padahal harusnya renggang itu akan banyak poin yang luput dari pengamatan dia itu baru sholat belum akidahnya Belum yang lain-lainnya Oleh karena itu kalau ada orang yang tidak berilmu Tetapi amal-amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah Agak aneh Kalau amalnya sesuai Quran dan Sunnah Berarti dia berilmu tuh Berarti dia suka duduk di pengajian Dia bodoh tapi rajin ngaji Nanti dia akan berilmu Tahu dengan ngajinya tersebut Oleh karena itu Kalau orang yang tidak berilmu lalu ibadah atau beramal Maka dimungkinkan dan kemungkinannya sangat besar Amal-amalnya keliru, salah Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya itu Ah mungkin saja benar Eh mungkin benar tapi mungkin salahnya lebih besar Kalau tidak berilmu tehak gitu ya Atau dah jangankan untuk urusan agama Urusan duniawi, urusan apapun digarap oleh orang yang tidak berilmu dan merusak, hancur. Coba menanak nasi. Ada ilmunya itu. Kalau berasnya satu liter, airnya segimana? Prosesnya berapa kali mau ngaliwat atau rek di liwet, rek di sangu gitu kan? Orang yang enggak tahu umpamanya mahasiswa yang kos di rumahnya enggak pernah melihat ibunya memasak nasi. Ketika kos juga dia gak pernah memasak nasi Cuma ke warteg, warteg, warteg Tidak makan, udah gitu Pas suatu saat dia harus menanak nasi nih ada berasnya Ada pancinya, ada airnya Ada segalanya, kompornya nih suruh masak nasi Bingung dia takaran air dengan berasnya segimana Prosesnya gimana Akhirnya Dia maksudnya Umpamanya mau menanak nasi Karena Airnya kebanyakan, eh jadi bubur, diulang lagi, kemudian dikurangi airnya, eh terlalu sedikit airnya gigih gitu ya, gigi itu masih keras, nggak kemakan, kebuang. Itu baru anak nasi aja gagal itu, dikasih bahan-bahan untuk sayur, untuk nyayurnya sayurnya, nih gulanya, nih garamnya ini. Akhirnya dia sayur, niatnya membuat sayur Eh karena kebanyakan gula jadi kolak, kolak sayur Gagal itu Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat Wajib didasarkan pada ilmu Oleh karena itu nanti pada pembahasan yang akan datang Kita akan membahas hadis tolabul ilmi Faridatun ala kulli muslim. Nah itu yang dimaksud ilmu yang wajib dicari itu Ilmu yang bagaimana nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya jadi begitu ya, saya tidak memperbandingkan mana yang lebih utama, tapi dua-duanya buruk, dua-duanya jelek. Wallahu aalam bismillah. Silakan, ada lagi nggak? Eh, kalau heran atas jawaban dan penjelasan, Ustad. Untuk selanjutnya, ke... kami angkat dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mustad. Ya, dari mana, dari siapa? Ayahan Cimahi Basakat. Iya, oh, silakan Ya, mangga. Ya, eh, silakan, Pak. Uh, ini Pak Ustaz. Uh, fikih ruju' Khan apa saja? Terus tingkatan ijma apa saja? Sudah adakah bukunya gitu Ustaz yang terjemahin itu? Iya. Ya gitu aja Ustaz. Uh, Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, fikih. Kitab fikih yang kita pakai apa saja? Iya, yang sekarang atau pada masa-masa sekarang sedang kita bahas adalah kitab fikih dengan judul Bulu Gulmarom susunan al Imam Ibnul Hajar al Asqalani Rahimahullahu taala itu kita bahas setiap hari Sabtu sore ya di Masjid Raya Cipaganti sekarang ini sudah sampai pada bab sifat sholat gitu ya dan masa tata cara sholatnya sudah kita Bahas selesai dan dikir-dikir badasolat juga sudah hampir selesai gitu ya Nah itu rujukan kita Pendeknya gini pak Bahwa kitab fikih yang harus dijadikan rujukan lah Kitab-kitab fikih karangan para ulama yang mu'atabar Di kalangan ulama-ulama ahlu sunnah Seperti Al-Imam Ibn Hajar Rasqolani Imam An-Nawawi juga gak apa-apa di, di kita pakai umpamanya ya dalam kitab fikihnya umpamanya Al-Majmu, Syarah Al-Muhadzab gitu ya. Kemudian uh, kitab Bulukul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar tadi gitu ya. Walaupun kedua ulama yang tadi disebutkan itu dua-duanya dari segi fikih menganut madhab syafi'i. Akan tetapi syarah atau penjelasan dari kitab-kitab yang kita bahas itu. Penjelasannya tentu saja tidak bersumber dari otak saya yang mengajarkan, enggak, karena saya tidak memiliki kapabilitas untuk menjelaskan isi dari kitab itu. Sebab kitab Bulughul Ma`arom itu hanya hanya berisi hadis. Di antara hadis tersebut banyak yang sohihnya, walaupun ada juga yang ma`rifnya dalam Kitab Bulughul Maram umpamanya. Dan hadis itu perlu penjelasan dari aspek fikih. Nah, penjelasannya itu yang kita ambil dari para ulama. Di antara kitab-kitab yang kita pakai untuk membahas kitab Bulughul Maram tersebut ada dua yang selama ini saya gunakan. Pertama, Tauḍīhul Ahkām Syarah Bulughul -bulu Maram yang disusun oleh Syalbahsam. Yang kedua, Fatḥu Dzul Jalālil Ikrām Syarah Bulughul Maram disusun oleh Syaikh Saya ambil dua ini karena apa? Pertama, pembahasan dari dua kitab ini setiap ada hadis di, Dijelaskan dulu kesuhihan hadisnya Suhi atau tidak Kalau daif kenapa alasannya daif dan kenapa Imam Ibn Hajar Tahu itu daif tapi dipakai Dijelaskan itu Kedua ada penjelasan mufradatul hadith Jadi mufradat itu kata-kata yang dianggap asing Dianggap aneh dianggap perlu dijelaskan Yang ketiga fawaidul hadith Atau faidah faidah hadith Pelajaran dari aspek fikih atau aspek akidah kalau adanya ada aspek akidahnya juga. Yang bisa diambil dari hadis tersebut. Dan yang keempatnya ikhtilaf para ulama tentang masalah yang sedang dibahas dalam hadis tersebut. Dan diantara pendapat yang diiktilafkan tersebut, mana yang lebih kuat. Nah itu, itu. Penjelasannya kan lengkap gitu ya Nah itu semua mu -mu mengutip pendapat para ulama dalam kitab-kitab mereka Disebutkan namanya dan juga nama kitabnya, judul kitabnya dan seterusnya Nah itu, jadi itu saja yang sementara kita pakai Dan itu sudah ada terjemahannya pak Saya hmm, judul terjemahan dari Taudul Akam gak tahu apa dan saya juga enggak tahu apakah Fathul Jalal Ikram Sunan al Faimi sudah diterjemahkan atau ataukah belum saya juga enggak tahu tapi kalau Taudhil Ahkam sudah diterjemahkan judulnya saya enggak tahu tapi silakan Bapak ikuti setiap hari Sabtu sore di uh, Masjid Raya Cipaganti Bandung ya setengah lima sampai Maghrib Demikian Pak Ian uh, wallahu alam bisawab silakan iya terima kasih jazakallahu khairan atas iabannya Ustaz Tu selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan dari SMS eh, dengan tanpa nama ini eh, Bismillah Assalamualaikum Ustaz apakah Assalamualaikum. setiap ilmu syar'i harus diambil dari mualim eh, mualain mualim yang punya sanad dan bagaimana eh, kerudukan orang yang punya sanad dan yang tidak punya sanad walaupun secara dohir ilmunya sama. Jazakumulloh khairan. Iya, apakah setiap ilmu syar'i harus diambil dari orang yang mengaku-ngaku punya sanad sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam? Taib. Harus dibedakan antara meriwetkan hadis dengan mengajarkan ilmu. Kalau meriwetkan hadis, ya wajib dengan sanad. Karena apa? Karena hadis tersebut perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu harus dipastikan benar gak perkataan atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan ada orang-orang yang bikin-bikin ucapan atas nama Nabi padahal ucapan dia sendiri. Dan orang seperti ini banyak membikin-bikin hadis palsu. Hadis palsu itu bukan hadis e, nabi Tapi ucapan orang Tapi oleh orang itu lalu diaku-aku sebagai ucapan nabi SAW. Itu yang namanya hadis palsu Nah, untuk membedakan mana hadis yang suhi Yang daif Bahkan yang palsu Dibutuhkan sanad Nah, sanad ini Maknanya adalah keterkaitan Para Periyayat hadis ini. Umpamai Imam Bukhari menyatakan ni ada hadis innam al aamal Ini ucapan Nabi. Daripada dari mana Imam Bukhari ya mengetahui bahawa ini ucapan Nabi? Oh dari gurunya namanya Syifulan. Si A. Si A dari mana? Dari Si B. Si B dari Si C. Si C dari sahabat. Si sahabat dari Nabi. Nah ini yang disebut dengan sanad. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari ajaran Islam yang tidak ada di agama-agama lain. Sehingga Abdullah bin Mamarak menyatakan al-isnadu minaddin falaulal isnad laqala man syaa Sanad itu bagian dari agama ini. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan ngomong semau-maunya. Oh, Nabi pernah begitu berkata begitu. Ah bisa ngomong begitu nantinya setiap orang nanti kita tanya dari mana kamu tahu bahwa Nabi berkata begitu? Nah itu bisa kita usut betul nggak itu perkataan Nabi saw. Jadi kalau meriwalkan hadis maka wajib didasarkan kepada sanad. Adapun kalau mengajarkan ilmu tentang tafsir Al-Quran tentang eh, penjelasan hadis maka apakah perlu sanad? Tidak. Ini lapangan izdihadiyah. Orang yang berizdihad harus orang yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Dia menguasai ilmu tafsir, dia menguasai ilmu hadis, dan tentu saja dia e, ilmu dasar bahasa Arabnya tentu saja menguasai juga. Pokoknya seluruh ilmu-ilmu alat yang dibutuhkan untuk Memahami Al-Quran dan Hadis, sudah dia kuasai seluruhnya. Itulah yang disebut dengan para ulama, para mujtahid. Untuk menjelaskan ayat, hadis, dibutuhkan ilmu tersebut. Dengan pengetahuan ayat tafsir dan hadisnya, maka kemudian dia membeberkan penjelasannya tersebut. Dan penjelasan para ulama itu tertuang dalam kitab-kitab mereka dalam kitab tafsir, dalam kitab hadis, dalam kitab fiqih, dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid, semua itu penjelasan tentang ayat dan hadis. Kitab tauhid membahas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tauhid dengan keilmuan yang memadai. Kitab-kitab fiqih membahas ayat dan hadis yang menjelaskan aspek-aspek fiqih dengan keilmuan yang memadai. Nah, itu merujuknya kepada para ulama, gitu ya. Untuk penjelasan ayat dan hadis kalau ada keterangan dari nabi tentang ayat tersebut atau keterangan dari para sahabat tentang ayat dan hadis tersebut, atau keterangan para tabiin tentang ayat dan hadis tersebut pasti dikutip oleh para ulama Mujdahi tersebut dalam kitab-kitab mereka dan kalau itu ada riwayatnya dari nabi atau para sahabat pasti disebutkan sanadnya dan bisa diusut. Bisa diperiksa dalam kitab-kitab Rijal Hadis tentang masalah tersebut. Nah. Adapun kalau umpamanya membutuhkan istihadiyah karena keterangan yang ada dari nabi, dari para sahabat, dari tabi'in itu tidak cukup umpamanya Lalu mereka beristihad dengan pendapatnya sendiri yang didasarkan pada ilmu Maka tentu saja itu tidak dibutuhkan sanad karena itu istihad pribadi ulama tersebut dan mengikuti ijtihad pribadi ulama tersebut jauh lebih utama daripada mengikuti ijtihad kita sendiri yang bodoh yang tidak berilmu yang ilmunya tidak memadai untuk berijtihad sendiri. Nah, jadi pedaran ayat, pedaran hadis tentang penjelasan masalah fikih cukup kita membongkar dan mengupas Kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah itu dan apabila ada riwayat pasti disebutkan dengan sanad yang lengkapnya. Adapun yang memang e, merupakan pendapat istihad pribadi para ulama muzahid itu sendiri tentu saja. Hanya tercantum dalam kitabnya tersebut tanpa dibutuhkan adanya sanad yang sampai kepada Nabi. Sebab bukan dari Nabi SAW tapi istihad pribadi ulama tersebut tentang ayat atau hadis tersebut yang memang tidak ada penjelasan dari hadis atau sahabat atau tabiin atau seterusnya. Nah, untuk menjelaskan itu tidak perlu sanad. Umpamanya ya sekarang para ustaz ngajar fikih, ngajar akidah atau tauhid dengan cara membedah atau menjelaskan kitab tauhid. Umpamanya contoh ya Contoh umpamanya kita fikih yang saya sebutkan tadi umpamanya kita bulu gulmaram. susunan al Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullahu taala penjelasannya dari mana dari para ulama dalam kitab-kitab yang lainnya yang mensyarah kitab tersebut. Nah, apakah saya yang mengajarkan itu harus ada sanad sampai ke Nabi SAW? Tentu saja tidak. Tidak mungkin ada orang zaman sekarang yang memiliki sanad yang tidak terputus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin. Kalau ada itu hanya pengakuan. Oh, saya menerima ini dari guru saya. Guru saya dari gurunya lagi, dari guru terus sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan aja, klaim saja. Bagaimana cara membuktikan benar enggaknya? Enggak bisa. Karena apa? Karena tidak tertulis dalam kitab-kitab yang mereka tulis Bahwa saya menerimai dari guru saya Guru saya dari guru saya lagi Terus, sampai ke Nabi selesai enggak Adapun hadis, ya semuanya tertulis Dan bisa dipertanggungjawabkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud Imam Anasai, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad Semuanya menuliskan hadis-hadis Dalam kitab-kitab mereka Sanarnya ditulis lengkap Nama orangnya Tahun berapa mereka hidup, apa keterkaitan mereka dengan guru-guru mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu tertulis lengkap dalam kitab-kitab yang diselingi para ulama bisa ditelusuri. Adapun orang zaman sekarang enggak mungkin. Gitu ya. Maka orang yang mengajarkan agama ya itu tidak harus dia memiliki sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tidak mungkin dan tidak dibutuhkan yang dibutuhkan adalah penjelasan tentang agama tersebut apakah diambil dari ahlinya atau hasil ijtihad dia pribadi yang tidak memadai ilmunya. Itu saja. Kalau penjelasannya itu diambil dari kitab-kitab yang memang bisa dipertanggungjawabkan, ambil. Mau ada sanad atau tidak terhadap uh, kepada sampai kepada nabi atau tidak, yang penting rujukannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ah, sebaliknya orang yang ngaku-ngaku punya sanad sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi penjelasan tentang apa yang dia terangkan itu. Tidak ada rujukannya dalam kitab apa dari ulama siapa yang aku ini dari guru saya, gurunya, dari guru lagi guru. Tapi tidak ada bukti tertulisnya, -ter -ter -ter tidak ada uh, apa bukti otentiknya dalam kitab apa ulama siapa tertulis tidak, nggak ada. maka itu jangan didengar. Walaupun ngaku-ngaku dia turunan Nabi, ngaku-ngaku punya sanad sampai ke Nabi. Pengakuan itu bisa diklaim oleh setiap orang, tapi realitanya nggak seperti itu. Sebaik syair menyatakan qullun yaddai waslan billaila wallaila lam tuqirru lahum bikada Semua orang bisa mengaku-ngaku punya hubungan khusus dengan Laila tapi Laila tidak mengakui hubungan itu eh? kata orang Sunda mah cau ambon di korangan tuh ambon sorangan gitu ya kita ngaku oh saya ini pacarnya si fulan tuh si eh si fulanah si Laila yang cantik. Kata Laila, eh saya mah kenal juga enggak gitu nya. Ah itu. Jadi banyak orang mengklaim oh saya ini ada sanad sampai ke nabi. Eh salah dibuktikan tidak ada bukti apa-apa gitu. Itu pengakuan saja cau ambon di korangan tadinya. ngan ukur ambon sorangan ngaku-ngaku tapi tidak sesuai dengan fakta. Wallahu alam bissawab. Ya azakallah haram atas eh, jawaban Ustaz. Tuk selanjutnya dari Masih dari SMS Dari Abdullah di Bandung eh, Bagaimana kalau orang yang suka mengukit-ukit Atau nyindir kesalahan orang lain Padahal orang lain itu sudah minta maaf Sampai orang Sampai orang selain mereka pada tahu tentang kejelekan itu Dan sampai orang itu ada niatan eh, Pundung dari tempat itu Dari Abdullah di Bandung Iya, Abdullah di Bandung Kalau orang lain bersalah kepada kita Lalu orang itu sudah minta maaf Maafkanlah Saya sudah menjelaskan poin ini hari Jumat yang lalu ya Tentang salah satu akhlak Yang wajib dimiliki oleh setiap muslim Yaitu pemaaf Memaafkan orang lain Memaafkan kesalahan orang lain dan keutamaan tentang hal itu luar biasa agungnya dan besarnya, ya. Nah lalu kalau umpam kita ungkit-ungkit kesalahan orang lain kepada kita, kesalahan orang lain kepada kita itu kan aib, keburukan dia. Kita ungkit itu sama dengan gibah. Gibah sesuatu yang diharamkan dengan pengharaman yang menggambarkan kekejian perbuatan itu oleh Al-Quran. Dan juga hadis-hadis yang sahih. Coba lihat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya. Allah berfirman, وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبْ وَأَحَدُكُمْ أَيَّأْكُ لَلَهْ مَأَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِتُمُ Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah kalian? Apabila salah seorang kalian memakan daging bangki saudaranya yang sudah mati, pasti dia tidak suka. Pasti kalian tidak suka. Jadi menggibahi orang, mengungkit-ungkit kesalahan orang itu sama dengan memakai memakan daging bangkai orang tersebut ketika orang itu sudah mati. Begitu menjijikkan dan dosanya besar. Apa akibatnya? Akibatnya pahala kita ya diambil diberikan kepada orang yang kita gibahi tersebut. Dosa orang yang kita gibahi diambil, dibebankan kepada diri kita Coba ruginya berapa kali itu? Pahala kita berkurang, dosa kita bertambah. Apa sih keuntungan dari mengungkit-ngungkit kesalahan orang? Sampai orang-orang itu tahu. Harusnya aib orang lain, aurat orang lain itu kita tutup. Rasulullah S.A.W.T. menyatakan, Man satoru aurata akhihi, satorahu allahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aurat saudaranya Allah akan menutup aurat orang tersebut pada hari kiamat Dan sebaliknya Siapa orang yang membuka aib saudaranya Allah akan buka aib orang itu pada hari kiamat di hadapan umum Bahkan tidak hanya kelak Terjaga-jaga ting kata orang Sunda ya, Mungkin di dunia ini juga aurat orang yang suka menebar aurat. aib orang itu Akan dibukakan di muka umum oleh karena itulah, apa untungnya kita mengungkit aib orang? Apalagi orang tersebut sudah bertobat dari kesalahannya. Orang itu yang diungkit-ungkit sebenarnya untung. Kalau Bapak Abdullah dari Bandung tadi menjadi korban yang ditanyakan ini adalah dirinya sendiri. Pak Abdullah pernah salah ke orang lain, sudah tobat, sudah minta maaf. Tapi kesalahannya diungkit-ungkit di muka umum. Jangan sedih ya. Jangan kecewa. Tersenyumlah Pak Abdullah. Karena apa? Karena itu menguntungkan. Apa sih untungnya? Untungnya pertama. Dosa Pak Abdullah tuh gugur tuh. Lalu dosa yang digugurnya hilang begitu saja. Enggak dipikulkan kepada orang yang mengungkit-ungkit aibnya tadi. Tuh, itu sudah hukuman tersendiri bagi orang itu. Kedua, pahala orang tadi diambil. Dikesiapakan? Dike Pak Abdullah kan tuh. Untung dua kali itu Pak Abdullah. Dosa gugur, pahala nambah. Dia orang tadi rugi dua kali. Pahala berkurang, dosa nambah. Dan itu sudah menjadi hukuman langsung di dunia ini. Dan kelak di akhirat akan terasa akibatnya. Oleh karena itu betapa untungnya orang-orang yang digibahi. Dan betapa ruginya orang-orang yang meng menggibahi. Jadi para korban gibah tersenyumlah, itu keuntungan. Dan para pelaku gibah menangislah dengan penangisan, tangisan penyesalan, taubat dari hal itu karena itu sebuah kerugian. Adapun efek negatif dari gibahnya umpamanya dikhawatirkan yang digibahi itu akan hina di hadapan orang, enggak, enggak, enggak. Kehinaan dan kemuliaan itu Allah yang menentukan. Walilahil insyatu, walirasulih, walimu'mmin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Watu izzuman tasha, watu diluman tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapa sahaja yang engkau kehendaki untuk dimuliakan, dan engkau menghinakan siapa sahaja yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Jadi hina atau mulia seorang itu karena dia dihinakan dan dimuliakan oleh Allah. Nah selama kita multazim komitmen kepada ajian Allah selama itu Allah akan memuliakan kita sekalipun jutaan orang berusaha untuk menghinakan kita. Wallahu a'lam bishowab. Iya Zakahul Haran terima kasih atas ya, benar -benar, penjelasan Ustaz masih ada waktu dari SM, masih dari SMS dari Abu Jaki di Batu Jajar. Bagaimana kalau orang yang mengajarkan ilmu tentang kejelekan seperti syirik bid'ah Dan bagaimana sesudah mati dan diamalkan oleh orang murid-muridnya Apakah dosanya mengalir terus atau tidak? Iya, kalau ada amalan-amalan yang menggugurkan dosa Sebaliknya harus diwaspadi ada juga amalan-amalan yang menggugurkan pahala Di antara tadi ke Doliman juga kalau ada amalan-amalan yang pahalanya mengalir terus Juga harus diwaspadai ada amalan-amalan buruk yang dosanya mengalir terus Apa saja contohnya amalan-amalan atau dosa-dosa yang dosanya mengalir terus Pertama ilmu yang buruk, yang salah tentang Islam Mengajarkan kebinahan Mengajarkan kekufuran Mengajarkan syirik Mengajarkan kemaksiatan Karena lanjutan dari hadis Sohih riwayat imam muslim tadi Man sanna fil islam sunnatan sayyatan Fa alaihi wizruha Wa wizru man amila biha Siapa orang yang menunjukkan Satu jalan kesalahan dalam islam Dia akan memikul dosanya Ditambah dosa orang-orang Yang mengikuti kesalahan tersebut Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka itu sedikit pun Umpamanya ya Kita mengajarkan Tata cara sholat Tapi salah Bagaimana cara mengangkat tangan Salah Bagaimana cara meletakkan kedua tangan ketika sedekap Salah Bagaimana doa yang harus dibaca Dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dalam tahiyat Salah Tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Umpamanya salah Keliru Maka kesalahan itu melahirkan dosa Dan Dosa akibat Mengajarkan kesalahan Mengakibatkan murid-muridnya Dosa dari murid-muridnya dipikulkan kepada dia Tanpa mengurangi Dosa murid-muridnya sedikit pun Termasuk Mengajarkan umpamanya perbuatan syirik Mengajarkan pedukunan Mengajarkan ramalan Mengajarkan umpamanya Kemaksiatan Seorang Pencuri umpamanya, yang berpengalaman menguasai beberapa teknik mencuri umpamanya. Mencungkil jendela, ya membuka kunci motor yang sedang diparkir, membuka kunci gambok, membuka pintu mobil walaupun pakai alarm tanpa harus bunyi. Terus umpamanya menghidupkan mobil walaupun umpamanya tanpa kunci. Dia menguasai itu, lalu diajarkan kepada orang lain nih, kalau cara-caranya ya, cuma 30 detik mobil yang sedang diparkir itu bisa hidup, bisa dipakai, bisa dibawa kabur umpamanya. Diajarkan. Itu mengajarkan kesalahan. Setiap kali murid-muridnya beroperasi mencuri mobil, mencuri motor, mencuri rumah-rumah yang kosong atau yang ada gitu ya Dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh gurunya Setiap muridnya beroperasi, mereka dosa dan gurunya memikul dosa murid-muridnya tanpa mengurangi dosa murid-muridnya masing-masing sedikit pun Kalau si gurunya ini mati Tapi murid-muridnya masih hidup dan masih Mengamalkan ilmu yang jelek jeleknya tadi, tata cara mencuri mobil, tata cara mencuri motor, tata cara nyopet, tata cara mencungkil jendela rumah orang. Masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka dosa itu tetap mengalir sampai ke alam kubur. Termasuk orang-orang umpamanya yang mengajarkan ajaran Islam tapi dengan penjelasan yang keliru, yang salah. Dia menjelaskan Al-Quran bukan merujuk kepada penjelasan para ulama Tapi menurut otaknya sendiri yang tidak menguasai tafsir Tidak paham bahasa Arab Tidak tahu ilmu tafsir gitu ya Hanya dengan otaknya sendiri Akhirnya keliru, salah dosa itu Dia mati, murid-muridnya Yang menerima penjelasan Al-Quran yang salah tersebut Masih mengamalkan dan mengajarkan lagi kepada orang lain uh, Maka dosanya mengalir terus ke alam kubur si guru tadi jadi, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu yang keliru, yang salah, mengajarkan ilmu sihir, mengajarkan ilmu perdukunan, mengajarkan ilmu tata cara mencuri, tata cara nyopet, tata cara nipu, maka ilmunya menyebar, maka dosanya akan dipikulkan kepada orang yang mengajarkannya. Orang yang mengajarkannya itu mati, tapi ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka... Dosa akibat ilmu yang buruk tadi tetap mengalir ke alam kuburnya. Wallahu a'lam bishowab. Ya Zakaholheren terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Terus selanjutnya masih dari SMS. Mungkin ini masalah fikir Ustaz e, e, tanpa nama dari 08522008 sekian sekian sekian. E, Assalamualaikum Ustaz. E, e, Anamul ta Tahu tentang dalil kunut di sholat subuh secara tuntas Karena anak kadang kunut kadang tidak Karena belum menemukan dalil yang jelas e, Baru sekedar pemahaman kaul wakila e, kebanyakan Wassalam Iya, masalah kunut subuh Kunut subuh ini memang masalah yang diiktilafkan di kalangan para ulama Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kunut subuh itu sunnah tapi beliau Imam Syafi'i tidak menyatakan siapa yang kelewat kunut harus sujud sahwi enggak? Imam Syafi'i tidak. Yang menyatakan begitu Imam an nawi Al-Bantani itu iya. Kalau Imam Syafi'inya tidak. Karena sunnah, yang sunnah itu tidak harus apa? Tidak harus sujud sahwi. Adapun dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i adalah sebuah hadis yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut nazilah selama satu bulan penuh. Setiap solat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kunut terus. Setelah sebulan, turun teguran dari Allah. Berhentilah beliau kunut. Illa fi salatil fajr kana yaknutu hatta farqad dunya. Kecuali beliau melakukan kunut itu tetap pada solat subuh, beliau terus kunut sampai meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i seperti berdasarkan hadis ini. Maka kunut subuh itu sunnah. Adapun doanya diambil dari kunut witir yang diajarkan oleh Nabi selusem kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kata Hasan, Nabi selusem mengajari aku doa kunut yang aku harus baca dalam kunut witir, yaitu Allahumma hadi nifiman hadai, itu afin nifiman afai, itu tawalani dan seterusnya. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i menjadi kunut subuh. Padahal tadinya kunut witir saja. Ini pendapat pertama. Hadisnya tadi sudah. Pendapat kedua diantara Imam Ahmad menyatakan kunut subuh itu lawan dari sunnah. Apa lawan dari sunnah? Bid'ah. Dan bid'ahnya kunut subuh ini bukan menurut Imam Ahmad saja. Bukan menurut para ulama. Tapi menurut seorang sahabat. Yaitu seorang tabiin namanya Sa'ad Dia bertanya Kepada bapaknya Bapaknya Sa'ad bin Tariq al-Asjai Sa'ad bertanya kepada bapaknya Tariq al-Asjai Tariq ini Sahabat nabi Yang hidup sejaman dengan nabi Setelah nabi meninggal Dia masih hidup di zaman Abu Bakar Abu Bakar meninggal Masih hidup di zaman Umar, Umar meninggal, masih hidup di zaman Uthman, Uthman meninggal, diganti oleh Ali, masih hidup. Jadi lima generasi kepemimpinan di bawah pimpinan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Tarik al-Asyja ini. Ditanya oleh anaknya ya Ya'abati. Qad salayta khalfarusulillahhi sallamu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaknutu fi salatil fajar. Hey bapak Engkau pernah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Jadi ketika Nabi masih hidup, Nabi jadi imam Tariq al-Asai, ini sholat di belakang Nabi Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar jadi imam Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar, Umar jadi imam Terus sampai ke zaman Ali Jadi lima orang imam, Tariq al-Asai ikut Engkau sudah sholat di belakang lima imam ini Apakah mereka dulu kunutnya pada waktu sholat subuh? Kata Tariq al-Asjai Ya hey bunayya hiya muhdathatun fa'inna kulla muhdathatin binah Hai anakku Sesungguhnya kunut subuh itu hal yang diada-adakan Tidak ada di zaman Nabi Abu Bakar, Umar Uthman dan Ali Nama Dan setiap yang diada-adakan itu adalah bidah. Yang mengatakan ini bidayah Tariq al-Asjai. Yaitu seorang sahabat yang hidup di lima generasi kepemimpinan. Kepemimpinan Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ternyata mereka itu semuanya tidak kunut. Padahal itu hidup lebih dari 30 tahun. Abu Bakar cuma 2 tahun. Umar sampai berapa? 12 tahun. Uthman... Juga 12 tahun, Ali bin Abi Tholib 6 tahun, 30 tahun. Itu selama 30 tahun, tidak pernah gunut subuh. Kata Torik Al Azjay. Dan hadis ini Sahih. Hadis ini dimuat oleh salah satunya Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab Bulughul Ma'arom. Padahal Imam Ibn Hajar dari segi fikih mengenut madhab siapa Syafi'i. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ahmad Maka kunut semua itu bina ah. Karena tidak dilakukan oleh Nabi Abu Bakar, Umar Uthman dan Ali Dan para sahabat sejumlah ribuan orang selama 30 tahun itu Ikut sholat di belakang 5 imam ini nih Dan semuanya tidak kunut tuh Jadi kalau Nabi dan para sahabat selama lebih dari 30 tahun Tidak pernah kunut Lalu orang-orang pada zaman Uh, Tabiin mengadakan kunut Dan pada zaman sekarang Juga mengadakan kunut Berarti kunut itu adalah perkara Yang diada-adakan Yang di zaman Nabi dan para sahabatnya tidak ada Kunut subuh ya maksudnya Nah makanya Imam Ahmad dan Imam-imam yang lain Menyatakan itu bedah nah, Lalu bagaimana dengan Hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i tadi Setelah diperiksa Teliti demi uh, telah demi telah Hadis tersebut Do'if Nanti kedaifannya akan kita jelaskan secara rinci ya. Dari beberapa sisi. Dan hadis daif tersebut tidak bisa dipakai baik dari segi sanad ataupun matan. Sanadnya daif, matannya bertentangan dengan hadis Tariq al-Asya'i yang suhih. Yang hadis ini juga disuhikan oleh al-imam ibnu Hajar dalam kitab Fatul Bari Syarah Suhaib Bukhari. Dan di dalam kitab Bulugul Marum juga dipakai itu. Dan itu suhih hadisnya. Yah hadis yang menyatakan bahawa kunut subuh itu bid'ah dari Tariq al Asy'iyi tadi. Oleh karena itulah maka imam-imam yang lain seperti Imam al Baydawi yang dari segi uh, fikih menganut madhab Syafi'i beliau tidak kunut. Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi hadis Tariq al Asy'iyi yang membid'ahkan kunut ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Kita kan tahu Imam Syafi'i hidupnya pada tahun 150 hijriah sampai 201 hijriah Itu Imam syafi'i Jadi abad kedua. Abad kedua, hadis-hadis itu belum terkodifikasi. Belum terbukukan. Masih ada di kepala banyak orang terpisah-pisah. Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Dawud saat itu belum lahir. Belum ada, karena Imam-imam itu lahirnya tak abad keempat. Ini abad kedua loh. Dua abad bedanya juga loh. Nah, satu-satunya hadis e, kitab hadis yang ada adalah Al-Muwatta Imam Malik waktu itu, ya. Jadi masih ada ha, ada hadis yang sampai ke satu imam tidak sampai kepada imam yang lain. Termasuk hadis tentang bid'ahnya kunut subuh yang diriwayatkan dari Torik Al-Asy'i tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Kalau sampai kata Syekh Walidullah Adh-Dilawi pasti Imam Syafi'i berpegang kepada hadis ini dan meninggalkan kunutnya. Karena Imam Syafi'i menyatakan in hadis faham madhabi. Kalau ada satu hadis sohih maka itu madhabku. Dalam bagian lain Imam Ash-Shafi'i menyatakan ida wajatum hadisan sohih han yuhalifu kauli fatruku qawli. Kalau ada satu hadis yang sohih yang kamu dapat yang bertentangan dengan ucapanku maka tinggalkan ucapanku ambil hadis yang sohih itu. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi seandainya Imam Syafi'i mendengar hadis ini pasti akan berpegang pada hadis ini dan meninggalkan kunut subuhnya. Berdasarkan hal itulah maka banyak sekali di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah yang tidak kunut. Berdasarkan hal inilah maka kita mengetahui pendapat yang lebih kuat itu pendapat yang tidak kunut. Akan tetapi hal ini tidak berarti kita boleh melecehkan Imam Syafi'i. Enggak. Imam Syafi'i itu seorang ulama yang agung. Yang jarang ada tandingannya. Zaman sekarang memang tidak ada sekali berimam Syafi'i. Oleh karena itu semua kesalahan. Istihad Imam Syafi'i. Dan kesalahannya bukan dibeberkan oleh saya. Tapi oleh para ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Yang sejaman dengan beliau. Maka kesalahannya tidak boleh dijadikan alasan untuk mendeskreditkan beliau, memojokkan beliau, menghinakan beliau. Nggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ida dzahah dalhaqimu faasobah falhu ajran wa ida akthah falhu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama, imazdahit beristiad, lalu benar dia dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Makanya Imam Syafi'i. Walaupun katakanlah menurut ulama lain isyadnya salah, beliau dapat satu pahala dan tidak berdosa. Dan tidak boleh kesalahannya satu dua itu menjadikan alasan beliau itu dihinakan, direndahkan oleh kita. Enggak. Dan tidak ada ulama yang maksum, pasti semua ulama ada kesalahannya. Makanya semua ucapan dan pendapatnya wajib ditimbang. Satu-satunya yang ucapannya tidak boleh ditimbang, difikirkan, loh. tapi wajib langsung diterima adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menyatakan, "Kullu qawlin yukhadu wa yurad illa sahibi hadhil maqbarah." Semua ucapan orang boleh diambil, boleh ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini nih. Maksudnya ucapan Nabi sallallahu yang kuburannya ada di samping Masjid Nabawi tempat mengajarnya Imam Malik. Nah, kalau ucapan Nabi enggak boleh ditolak, wajib semuanya diambil. Kalau ucapan ulama, sehebat apapun ulama itu, timbang dulu dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai, ambil. Kalau enggak, tolak. Tapi ulamanya tetap wajib kita hormati, wajib kita muliakan. Satu-dua kesalahan pendapat dari seorang imam tidak boleh menjadi sebab bagi kita untuk menghinakannya, melecehkannya. Tetaplah jaga keagungan dan kehormatan para ulama. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atas jawapan pendaftar ustadz untuk mungkin sebagai penutup. Ya, para pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada Selasa yang akan datang dan hari Jumat nanti juga jam 8 kita akan teruskan kajian akhlak yang sangat menarik. Pesan terakhir saya, tetap ikuti kajian-kajian ilmu dan tetap berikan laporan atau bahkan mungkin kritikan yang konstruktif ya, kalau ada kekurangan karena kita manusia pasti ada kekurangan kesalahan. Dan seluruh yang kita jelaskan dan kita ingin terima adalah penjelasan yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala tetap beri taufik dan hidayah kepada kita semua untuk tetap mengikuti kajian-kajian ilmu dan semoga Allah Subhanahuwataala menjaga kita untuk selalu istiqomah di atas jalan yang diridainya. Sekian saya subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh